وَأَمَّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَا ذَرَأَ اللَّهُ بِهَا ذَا مَثَلٌ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرَ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرٌ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إلَّا الْفَاسِقِينَ آياتٌ مِنَ الْقُرْآنِ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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمروا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم عملكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al wa sharal umur muhdatsatuha ah, wa kullu muhdatsatin bid bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar Jamaah sekalian hadirin yang saya hormati bapak-bapak ibu-ibu ikhwan dan akhwat dan pendengar radio, radio raja rahimanillah wa iyyakum Semoga kita sama-sama dirahmati dan diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita membuka majlis ini dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala kenikmatan dan karunia yang senantiasa Allah anugerahkan kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat yang merupakan anugerah terindah, anugerah teragung yang Allah berikan kepada kita sehingga kita mampu merasakan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita kembali bersua, bertatap muka dalam sebuah majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dinaungi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala guna mempelajari ilmu agama. Bahkan secara spesifik Guna mengkaji dan membahas Tafsir dari surat yang agung Surat Al-Baqarah Surat yang memiliki keutamaan Sebagaimana sabda Nabi Wasallam, Yang diratkan Imam Ahmad Ketika beliau bersabda Ta'allamu surat Al-Baqarah Pelajarilah surat Al-Baqarah Fa'inna akhzaha barakah Karena sesungguhnya mengambil surat Al-Baqarah itu tekun dalam membacanya, dalam mempelajarinya, dan mengamalkan kandungan-kandungannya adalah sebuah keberkahan, sebuah keberkahan, watarkah husrah. Dan meninggalkan surat Al-Baqarah adalah sebuah kerugian, sebuah penyesalan, karena kita luput dari pahala yang begitu besar, pahala yang begitu banyak yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walatastati Uha Albaqalah dan Albaqalah sebagaimana yang dijelaskan atau sebagaimana yang terdapat dalam riwayat Imam Muslim As-Saharah, yaitu para tukang sihir tidak akan mampu mencelakakan atau mencelakai pembaca-pembaca surat Al-Baqarah. Orang yang mempelajari surat Al-Baqarah. Jadi tukang sihir tidak mampu mencelakai, memberikan kemudaratan orang yang mengambil surat Al-Baqarah Oleh karena itu jama' askar rahimanillah wa'ayakum Ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita pada malam hari ini Untuk mengambil surat Al-Baqarah, untuk mempelajari surat Al-Baqarah Maka ini adalah sebuah kenikmatan Dan kenikmatan tentu saja mewajibkan kita untuk bersyukur dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Tercurahkan kepada kudwah kita Suri tauladan kita Manusia yang paling kita cintai Di muka bumi ini Rasulullah s.a.w Beserta para keluarga beliau Para sahabat-sahabat beliau Dan orang-orang yang istiqamah Berjalan di bawah naungan sunnah beliau Sampai hari kiamat kelak Jemaah sekalian rahimah Wa'iyakum Pembahasan kita adalah tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-26 Semoga bisa dibuka musafnya atau yang punya tafsir bisa buka tafsirnya Dan pada kesempatan yang terlalu kita telah menjelaskan Kita baru sampai menjelaskan dua faedah Dan pada kesempatan kali ini kita kembali mereview Sedikit mengulang dua pembahasan atau dua poin yang kita telah bahas pada pertemuan terakhir lalu selanjutnya kita melanjutkan ke poin yang ketiga jemaskan rahimanillah wa'ayakum faedah yang pertama yang kita bisa petik dari ayat yang mulia ini adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat malu atau al-hayak dan salah satu nama Allah adalah zat yang maha pemalu hayyun Hai Yium. Dan metode pendalilannya adalah ada yang masih ingat metode pendalilannya? Karena ayat ini mengatakan innallaha la yastahi. Allah itu tidak malu. Tapi kok bisa-bisanya kita menarik sebuah kesimpulan bahwa Allah memiliki sifat malu? Ada yang berkenan menjawab? Tidak ada yang berkenan ya. Ya. Bagaimana jamaah Benar lupa ya. Iya, berarti dugaan saya tepat. Ya, subhanallah. Cara pendalilannya begini. Ketika Allah menyatakan bahwa Allah tidak malu dalam membuat perumpamaan ketika menjelaskan sebuah kebenaran, maka ini menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat malu di kesempatan yang berbeda Atau di kondisi yang lain Di tempat yang lain Jadi pemahaman sebaliknya Bahwa Allah memiliki sifat malu di tempat-tempat lain Atau di bidang-bidang lain Di hal-hal yang terpuji tentu saja Karena sifat Allah maha Maha sempurna dan nama Allah Maha Maha indah Dan cara pendalilan seperti ini Dalam ilmu usul fikir dinamakan Al istidlal bil mafhum Al istidlal Bil mafhum Jadi kalau Allah menyatakan bahawa Allah tidak malu Dalam menyampaikan kebenaran Pemaman sebaliknya Allah malu Di tempat yang lain Allah memiliki sifat malu Jadi pemaman sebaliknya Allah memiliki sifat malu Tapi bukan dalam Kondisi ini Bukan dalam kondisi-kondisi ini. Jadi, istid cara pendalilannya dinamakan al-istidlal bil mafhum. Atau pemahaman sebaliknya. Pemahaman kebalikannya. Bisa dipahami zaman sekalian? Paham tidak antung itu? Iya. Dan, memang, kita akui bahwa, berdalil dengan metode seperti ini bukan pendalilan atau metode pendalilan yang kuat walaupun itu hujah juga. Oleh karena itu kita kita ambil dalil yang lain untuk menguatkan pendalilan ini. Kita kuatkan dengan dalil yang lain yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya yang diratkan Imam Tirmizi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda innallaha Hayyun karim Yastahi Iza rafa'ar rajulu Ileyhi yadaihi An yaruddahu masifra Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah Zat yang maha pemalu dan maha Mulia maha dermawan Allah malu Untuk menolak Seorang hamba Apabila ia Mengangkat tangannya Ketika memanjatkan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Allah malu untuk menolak Hamba yang berdoa dengan mengangkat kedua tangannya Oleh karena itu ulama menjelaskan Salah satu cara berdoa Yang sangat dianjurkan agar doa kita diistijabah Adalah mengangkat tangan Pada doa-doa mutlak Pada doa-doa uh, mutlak Yaitu doa yang tidak berkaitan dengan waktu atau tempat tertentu. Jadi ini yang perlu kita pahami bersama. Ini nas teks yang sangat jelas bahwa Allah memiliki sifat malu. Karena Nabi mengatakan innallaha hayyun karim. Allah adalah zat yang maha pemalu. Bisa dipahami sekalian? Ya? Iya. Dan Subhanallah ayyakum, bahwa pengaruh sifat malu ini Berdampak sangat positif Sangat luar biasa Di dalam bahasa yang Allah gunakan Ketika Allah berfirman Dalam Al-Quranul Karim Ketika Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim Sifat malu yang Allah memiliki Membuat bahasa Allah Dalam Al-Quranul Karim itu sangat lembut Sangat santun Sangat sopan Sehingga membuat nyaman orang yang mendengarkannya Bahkan sangat menikmati Setiap orang yang membaca Al-Quran akan menikmati Bahasa yang Allah pergunakan ketika berfirman dalam Al-Quranul Karim Ada yang bisa kasih contoh jamaah sekalian ya? Dalam surat An-Nisa Ayat ke-43 ketika Allah berfirman apa? Apa firman Allah Subhanahu wa taala Allah berfirman wa in kuntum mardaa aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal gha'ith faula mastumun nisa' falam tajidu ma'an fatayamamu tsaidan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum Famsahu sahu bi inna wa kana afuan ghafur Allah berfirman dalam ayat ini wa in kuntum marra apabila kalian menderita penyakit au ala safarin atau kalian sedang safar au jaa'a ahadun minkum minad dha'if atau salah seorang dari kalian baru selesai buang air aula mastumun nisa atau Baru saja menyentuh istrinya, menyentuh istrinya. Falam tajidumaan dan kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan tanah atau debu yang suci dan basuhlah wajah kalian dan telapak tangan kalian dan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Apa yang kita garis bawahi jamaah kalian? Kata-kata apa? Aulah mas tu Allah mengatakan atau ketika kalian telah menyentuh perempuan atau istri kalian. Ibnul Abbas mengatakan walaupun memang kita tahu bersama ada khilaf, tapi pendapat yang rajin apa yang dikatakan Ibnul Abbas? Ibnul Abbas mengatakan yang dimaksud menyentuh di sini adalah berhubungan suami istri. Namun Ibnul Abbas mengatakan walakin Allah Hayyun Tukar ni. Namun Allah Dat yang amat pemalu. Allah, su, Allah malu untuk menyampaikan langsung seperti itu. Oleh karena itu Allah menggunakan bahasa kiasan, menyentuh dengan penuh adab, dengan penuh hal, dengan penuh norma kesopanan dan sangat halus Allah mengatakan menyentuh. Bisa dipahami jemaah sekalian? Ini baru satu contoh Contoh yang lain dalam surat Masih dalam surat An-Nisa Ayat ke 20 dan 21 Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? in arattu mustibdala zawjin Makana zawjin Wa ataitum ihdahunna kintara Fala ta'khudu minhu syai'ah Atta'khudunahu buhtanan wa itman mubina Apabila kalian ingin mengganti istri kalian dengan istri yang lain. Artinya apabila kalian ingin menceraikan istri kalian lalu ingin nikah dengan wanita lain. Wa ataitum ihdahunna qintara. Namun kalian telah memberikan harta yang banyak kepada wanita istri yang ingin kalian Ceraikan tersebut. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? <tuh> Fala ta'khudhu minhu Jangan kalian ambil lagi pemberian kalian. Jadi kalau sudah dikasihnya sudah, jangan diambil lagi. Ketika masih apa namanya masih bersatu, I love you, dikasih semuanya, kasih hadiah, begitu cerai diambil lagi. Ini tidak diperbolehkan. Falatak huduminhu syaikhah, atak hudu nahu wa itman hubiina. Apakah kalian mengambil, menarik kembali harta kalian dengan cara berdusta? Lalu dalam ayat berikutnya Allah kembali menegaskan kita tidak boleh mengambil harta yang sudah kita berikan kepada istri kita. Allah mengatakan, apa Allah katakan? Wa Ketika masih bersuami istri, ketika masih mesra berhubungan, bercampur, Allah menggunakan afdha ba'dukum ila ba'd. Afdha itu bercampur, menyatu jam asyarakat. Kalian saling bercampur antara satu dengan yang lain wa akhadna minkum mithaqan ghalidha ulama tafsir menjelaskan sebagaimana menjelaskan oleh Imam Bagawi dalam tafsirnya yang dimaksud bercampur di sini adalah berhubungan suami istri berhubungan suami istri Allah lalu Imam Bagawi mengatakan allaha hayyun yukanni namun Allah zat yang maha pemalu dan Allah memberikan dengan bahasa kiasan, bahasa yang lembut, bahasa yang sangat santun dan lain sebagainya. Itu ya, sembahan Allah jomasekarohi manila. Wa iya Bisa dipahami? Ayat yang, ayat yang terakhir contoh dalam masalah ini dalam surat Al-Anfal ayat 50. Apa kata Allah subhanahuwataala? Walau cara. Izzat wafaladina kafarul malaikah. Yadribu na wa adbarahum waduku azab al hariqa. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau engkau melihat ketika malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir, lalu malaikat memukul wajah-wajah mereka dan wa adbarahum bagian belakang mereka. Bagian belakang tubuh mereka Waktu ukul Malikat mengatakan kepada orang-orang kafir tersebut Rasakanlah Azab yang sangat Pedih Apa yang dimaksud? Apa yang perlu kita garis bawahi? Yang perlu kita garis bawahi dalam ayat ini adalah Wa adabaruhum Bagian tubuh belakang Atau bagian belakang tubuh mereka Apa yang dimaksud? Al-Imam jahit dan yang sebagainya mengatakan maksudnya itu uh, apa namanya uh, saya mohon maaf ya karena saya tidak tahu bagaimana cara mengumumkannya lagi, maksudnya itu pantat bisa dipahami astad tapi subhanallah, Allah tidak menggunakan kata-kata itu tapi Allah mengatakan bagian tubuh belakang mereka halus sekali jaman sekalian jadi subhanallah Rab kita, jami'ah syakirahmu mengajarkan kita bagaimana berbicara yang santun, yang lembut, karena memiliki sifat sifat malu. Oleh karena itu, jami'ah syakirahmu inilah wa yaqum. Inilah bukti bagaimana para ulama kita jelas-jelas menetap, menetapkan sifat malu kepada Allah. Sebagaimana Imam Mujad mengatakan astag. Lalu Imam Mujad mengatakan apa? Namun Allah dat yang maha pemalu. Dan Allah memberikan bahasa kiasan. Allah tidak senang menggunakan kata-kata yang langsung to the point seperti itu. Karena menyangkut bagian tubuh yang kurang enak apabila disebutkan secara langsung. Oleh karena itu Allah mengatakan bagian tubuh uh, atau tubuh bagian belakang mereka. Bisa dipahami jemaah rahimanillah wa aykum oleh karena itu jelaslah bagi kita bahwa nama dan sifat ini berdasarkan Al-Qur'an. Dan di antara para ulama yang menjadikan ayat ini sebagai dalil Allah Subhanahu wa memiliki sifat ma'lu dan nama ma'lu, pemalu adalah Syekh Muhammad bin Sulaiman dan di antaranya Syekh Abdul Abdul uh, ketika mentafsirkan ayat ini dan juga Syekh Abdul Razak bin Abdul Musta'in Al-Baqi Uh, Hafidz Allah ketika membahas masalah ini dalam fikih asma wasifat. Yeah. Jadi yang saya paparkan adalah penjelasan para ulama kita. Oleh karena itu jemaah sekalian kurang tepat apabila sebagian ulama tafsir mentafsirkan layalstahi layaksha tidak malu artinya tidak takut. Ada sebagian tafsir mengatakan tidak malu di sini innal lahulayalstahi artinya tidak tidak takut ini kurang tepat. Walaupun kita tetap menghormati para ulama kita tersebut Walaupun kita tidak ragukan um, Kompetensi dari mereka Namun dalam masalah ini Al asru al haqiqah Hukum asalnya kita melihat Hakikat dari sebuah kata Dan Allah mengatakan la yastahi, Artinya Allah tidak malu Bukan tidak takut Bisa dipahami jaman sekalian Selanjutnya jamaah sekalian Setelah kita menetapkan Allah itu memiliki sifat malu Langkah terakhir Seperti yang kita sudah bahas Kita harus Berusaha Mengamalkan konsekuensi dan kandungan Sifat ini Ini penting jamaah sekalian Sehingga tauhid asmawah sifat Ketika kita menetapkan nama dan sifat tersebut Bukan hanya segera teoritis belaka, Bukan hanya sekedar Materi yang dibahas dalam sebuah forum, sebuah kajian dan dilupakan begitu seseorang keluar dari pintu masjid. Ini tidak tepat. Justru salah satu unsur yang tidak bisa dipisahkan ketika seseorang membahas tauhid asma dan sifat adalah memahami, mempelajari bagaimana mengamalkan konsekuensi dan kandungan nama-nama dan sifat-sifat tersebut dan oleh karena itu hendaklah kita menjadi pribadi yang pemalu. Dan bagaimana cara malu yang efektif? Yaitu sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu mengatakan isthiyu minallahi haqqal haya. Malulah kalian kepada Allah dengan malu yang hakiki. Dengan malu yang sebenar-benarnya jadi malu yang sebenar-benarnya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk malu kepada Allah, para sahabatnya bertanya, mohon maaf. Para sahabatnya menjawab, merespon. Mereka katakan, ya Rasulullah, innalaih nastahiyul walhamdulillah. Wahai Rasulullah, alhamdulillah, kita ini sudah malu kepada kepada Allah. Lalu apa jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Leisadat. Bukan seperti itu. Yang saya inginkan ini malu yang hakiki. Lur Nabi Sosal mengatakan, Walakin istihya, amin Allahi haqal haya an yahsabar rasa wana wa'ah. Ada yang benar malu yang hakiki adalah ketika seseorang menjaga menjaga apanya jemaah sekalian menjaga kepala dan apa yang ada padanya. Artinya menjaga mata. Kita harus malu sehingga kita tidak melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menjaga telinga kita harus malu Sehingga kita menjaga telinga kita Dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT Tidak mendengarkan gibah Tidak mendengar caci maki Tidak mendengarkan Nada-nada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu SWT Ini adalah konsekuensi malu yang benar Dan menjaga lisan kita Sehingga kita bertutur kata yang lembut Bertutur kata yang halus Bertutur kata yang menyenangkan orang Sambil memperhatikan rambu-rambu syariat, ini penting. Coba lihat Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa lembutnya Allah ketika menjelaskan hal-hal yang sensitif. Ini yang harus kita pelajari jamaah sekalian. Yang sangat kita sayangkan. Justru sebaliknya, ada sebagian orang justru menjadikan atau ketika Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan hal-hal sensitif itu dengan cara yang sangat lembut, sebagian kita justru menjadikan hal-hal sensitif tersebut sebagai komoditi dakwahnya. Sehingga terkesan dakwah Islam itu ngeres, vulgar, dan lain sebagainya. Karena bahasa-bahasa yang digunakan demikian. Padahal sekali lagi, Rob kita telah mengajarkan bagaimana berbicara, bagaimana berbahasa. Sebagaimana tiga ayat yang ada di di atas Surat An-Nisa ayat 43 Surat An-Nisa ayat 20-21 Dan surat Al-Fat ayat 5-50 Jadi subhanallah jemaah sekalian Itu sebuah pelajaran yang sangat penting bagi kita Bagaimana Allah menggunakan bahasa yang sangat santun Sangat lembut Sampai-sampai Tidak ada satupun di antara kita yang risih Ketika membaca ayat-ayat tersebut Ada yang risih baca ayat itu? Wah oh, saya malu nih ada anak saya nih dikecilkan suaranya tidak setiap orang membaca dengan lantang ayat-ayat tersebut ayah atau orang tua dengan tanpa malu-malu berbi ketika membaca ayat-ayat tersebut di hadapan anak-anaknya anak-anaknya pun juga, juga demikian tidak malu-malu membaca ayat-ayat tersebut di hadapan orang tuanya kakek nenek membacakan ayat-ayat tersebut di hadapan cucu-cucunya cucu-cucunya pun juga demikian tidak malu-malu membaca ayat-ayat tersebut di hadapan kakek neneknya Guru membacakan di hadapan muridnya, murid membaca di hadapan gurunya. Tidak ada malu. Kenapa? Sangking luar biasa dan halusnya bahasa Allah Subhanahu Wataala, sehingga orang yang membaca tidak risih, tidak mengenal umur. Jadi tidak ada istilahnya dibaca 17 tahun ke atas. Tidak ada istilahnya. Al-Quran bisa dibaca oleh setiap setiap orang, karena gaya bahasanya begitu santun dan lembut. Dan jemaahsikan rahimahillah wa yaqum. Gaya bahasa ini pun juga yang dilakukan oleh Nabi saw. Ketika misalnya menerangkan hal-hal yang yang sensitif, apa kata Nabi saw dalam sebuah hadis. Hadis yang say walopun hadis ini dihapus, Nabi mengatakan inna ma min ma. Sesungguhnya air itu berasal dari air. Inna ma min ma. Sesungguhnya air itu berasal dari air. maksudnya apa? almak pertama itu apa? air yang kita gunakan untuk mandi janabah. air yang kedua adalah air mani. artinya, maksud Nabi kalau keluar air, kalau keluar mani, maka anda wajib mandi janabah. bisa dipahami tidak? paham ya? maksud Nabi SAW kalau kalau misalnya keluar mani, maka anda harus mandi janabah. dalam berhubungan suami istri misalnya. Tapi Nabi SAW menggunakan dengan bahasa yang sangat santun. Tapi tidak mengatakan mani. Tapi Nabi mengatakan. Mar, minal ma. Sesungguhnya air itu dari air. Dan para sahabat karena ahli bahasa langsung paham. Langsung nyambung. Langsung connect. Kan begitu saja sekalian. Langsung paham. Oh maksudnya demikian. Oleh karena itu jangan dijadikan komoditi. Sehingga jadi tertawa. Sehingga ketinggian syariat Islam ini jadi. Jadi luntur gara-gara. Hal yang kurang pantas yang dilakukan oleh sebagian sebagian umatnya. Apa yang Nabi SAW katakan ketika menjelaskan masalah ini juga dalam hadis yang sudah kita bahas ketika kita membahas masalah rajam. Nabi mengatakan apa? Kamayyibul mirwa fil nikhalah urrisha ufil bir. Wahai sahabatku, apakah engkau melakukan hubungan dengan wanita tersebut sebagaimana apa namanya uh, uh, apa? Uh, alat celak itu masuk ke dalam ke dalam botolnya. Antum tahu tidak? Alat celak itu seperti Tipp-Ex zaman bahela. Tipp-Ex abad Qur'an ya, tahun 80-90-an. Itu kan Tipp-Ex-nya kan ada dua biasanya Dua botol ya. Yang satu, dan Tipp-Ex itu kan dibuka seperti itu, Tipp-Ex masukin lagi pakai botol. Nah, seperti itulah kira-kira celak Nabi mengatakan, apakah engkau melakukan sesuatu Sebagaimana alat celak itu Masuk ke botolnya Lihat, lembut sekali jemaah sekalian Halus sekali Subhanallah, bahasin juga Nabi SAW Wa Warisya Filbir Atau ember yang masuk ke dalam Sumur gitu. Ember masuk ke dalam sumur Apakah anda melakukan hal tersebut? Iya ya Rasulullah Jadi Nabi SAW tidak langsung menyebutkan apa namanya anggota tubuh laki-laki dan anggota tubuh wanita. Artinya kalau masih bisa diungkapkan dengan cara yang halus, dengan cara yang berkelas, maka sebaiknya kita tidak menggunakan cara langsung. Kecuali memang enggak paham-paham. Yaitu repot ya. ya, mau enggak mau harus dijelaskan dengan dengan detail khususnya misalnya berkaitan dengan fikih. Tapi setidaknya jangan dijadikan komoditi humor. Akhirnya kesan ilmiahnya buntur. Dan akhirnya hanya jadi bahan gelagap tawa saja. Ini tidak tepat jemaat ya sekalian. Islam mengajarkan agar apabila kita berbicara kita berbicara dengan adab, dengan hikmah, dengan santun, dengan lembut, dengan berkelas. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala melakukan hal tersebut dalam Al-Qur'an dan Nabi SAW dalam dalam sunnahnya. Dan inilah yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi menjaga lisan kita. Ini pentingnya misalnya, jaga lisan kita. Alusunawal jamaah adalah orang seharusnya menjadi orang yang paling bagus dalam menjaga lisan. Semakin banyak ngaji, kita harus semakin baik dalam mengelola dan manajemen lisan lisan kita. Itu masalah kepala. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wayah fam albatuna wa ma hawa. Dan menjaga perut kita dan apa yang ada di dalam kandungannya. Jadi perut, hati dan seterusnya Kita menjaga hati dari kesyirikan Dari riak, sumah Dari makanan yang kalal Dari makanan yang karam dan seterusnya mauta Dan engkau mengingat kematian Dan ketika badanmu hancur karena kematian Jadi ingat kematian Sehingga anda malu Termotivasi untuk melakukan malu Dan tidak melakukan kemaksiatan Man arad alakhirata taraka zinata dunyia. Barang siapa yang menginginkan akhirat maka dia meninggalkan perhiasan dunia yang melalaikan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'ala dzalika faqad istahya min Barang siapa yang telah berhasil melakukan hal tersebut, hal-hal yang di atas, maka dia telah malu kepada Allah dengan malu yang hakiki. Hadis hasan yang telah diriwayatkan Tirmidzi dan Nah, oleh karena itu malulah kepada Allah Subhanahu Wataala, malulah kepada Rabb yang telah memberikan nikmat kepada kita, Malulah kepada Rabb yang telah memberikan fasilitas-fasilitas kepada kita. Kita sering mendengar banyak orang yang malu untuk mengatakan tidak kepada orang yang telah berbuat baik kepada kepada dia. Kita sering mengatakan saya sebenarnya capek, tapi saya malu untuk menolaknya. Kenapa? Karena saya punya hutang budi dengan dia kenapa? karena waktu saya jatuh dia yang memotivasi saya dia yang membantu saya dia yang menangis bersama saya oleh karena itu walaupun saya capek saya berusaha memenuhi keinginan dia kan begitu jemaat sekalian kita malu untuk mengecewakan orang yang punya jasa dengan kita dan ini benar sekali ini sungguh sikap yang tepat namun yang jadi masalah mengapa kita hanya gunakan untuk sesama manusia Kenapa kita tidak, kenapa kita tidak mentransfer pola pikir seperti ini ketika kita bersikap dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Kita malu dengan Rob yang telah memberikan nikmat yang luar biasa. Kita malu melakukan kemaksiatan ke, kepada Rob yang memiliki sejujur tubuh kita dari ujung rambut sehingga ujung ujung kaki. Mengapa kita malu hati ketika kita menolak ajakan orang, namun kita bermuka tebal? Ketika kita melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang Allah larang Kita cuek ketika menghindar dari kewajiban-kewajiban Allah subhanahu SWT Oleh karena itu tumbuhkan rasa malu Tumbuhkan rasa, rasa malu dan malu yang hakiki adalah Sebagaimana jasa Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidhi dan Ahmad di atas ya, Itu yang pertama Yang kedua yang kedua, Jemaah Asyir Rahimah wa Ayyakum. Ayat ini menjelaskan kita tidak boleh malu dalam masalah kebenaran. Dalam kebenaran. Sebagaimana Allah tidak malu memberikan perumpamaan dalam bentuk seekor nyamuk. Inna Allaha la yastahi an yadriba matalan ma ba'udatan fama fauqahat. Allah tidak malu memberikan perumpamaan dalam bentuk seekor nyamuk dan yang lebih hina atau lebih kecil dari dari nyamuk. Ini menunjukkan seorang muslim tidak boleh malu dalam menyuarakan kebenaran. Tidak boleh malu dalam mengamalkan kebenaran. Tidak boleh malu dalam meyakini kebenaran. Oleh karena itu jawa sekalian, malu yang benar itu pada dua bidang pada dua bidang dan ini belum saya sebutkan pada pertemuan yang lalu. Dalam dua bidang. Dalam dua hal. Yang pertama kemaksiatan. Malu kalau kita mengerjakan larangan Allah. Malu apabila kita tidak mengerjakan perintah Allah. Kemaksiatan. Itu malu yang benar. Dalilnya adalah hadis riwayat Tirmidzi di atas. Yang kedua jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Malu dalam hal-hal yang mengganggu orang lain. Walaupun tidak masuk kategori maksiat. Tidak masuk kategori maksiat. Tapi kalau sampai mengganggu orang lain, itu kita malu. Penting. Contohnya apa? Contohnya buang angin di tempat umum. Apalagi kalau suaranya menggelegar dan aromanya semerbak. Nah, ini ini dosa apa tidak? Maksiat atau bukan? Tidak maksiat. Tapi kan mengganggu orang lain. Terganggu ganggu enggak ngantem? Enggak ya? Wah, oh, Kalau saya terganggu, iya. Walaupun ini tidak masuk keranah maksiat, tapi karena sudah mengganggu orang lain kita harus malu untuk mengerjakannya Malu apabila bauan, Bau nafas Tidak sedap Karena sudah 3 bulan tidak digosok gigi kita Nah ini malu Tidak pakai siwak, ini malu Karena mengganggu orang lain Bau badan Karena tidak mandi misalnya Kalau misalnya memang penyakit Dan sedang proses pengobatan ya Tidak masalah tapi kalau karena tidak mandi, mandi itu kayak puasa Senin Kamis, nah ini harus malu jemaat ya, sekalian, ya. harus malu. Kenapa? Karena walaupun tidak maksiat, tapi kan ini bukan maksiat iya, tapi kan ini mengolimi atau mengganggu orang orang lain. Oleh karena itu kita harus malu dalam masalah-masalah uh, seperti ini. Bisa dipahami jemaat ya, sekalian? Ya. Paham ya? Adapun Dalam masalah kebenaran Tidak ada kata malu Tidak ada Kata malu Dalam ketaatan, dalam ibadah Dalam Menghindarkan diri Dari kemaksiatan, ini tidak ada Kata malu Bisa dipahami Karena banyak yang salah paham Banyak orang-orang itu mengatakan Ketika misalnya diajak Ke apa Ketika dia baru ketemu komunitas baru Jadi mahasiswa baru Atau siswa baru diajak ke diskotik Dengan gengnya Oh saya malu kalau nolak Kan sering dengar begitu ya Saya sebenarnya gak mau kesana Tapi saya malu gak enak oh, Allah kan suka sama yang pemalu Oleh karena itu saya malu apabila Saya menolak ajakannya Oh saya malu pakai jilbab Di hadapan teman-teman saya Di lingkungan sekolah saya Di lingkungan kampus saya saya malu berpenampilan islami Membiarkan janggut saya tumbuh di, di, di lingkungan kantor saya Nah ini malu yang bukan pada Pada tempatnya Namun subhanallah sebagian orang yang sudah Paham satu dua dalil Justru pakai dalil juga Ketika dia malu Tidak berbusana muslimah misalnya Dan lain sebagainya dia pakai dalil Al khaya ummin al iman Sesungguhnya malu itu termasuk keimanan Nah kita katakan ini adalah Cara pendalilan yang salah cara pendalilan yang yang salah. Cara pendalilan yang salah sama saja seperti antum masuk kamar mandi dan doanya Allah bismika Allahumma amutu wa ahya. Benar apa tidak? Ya salah. Hadisnya benar, tapi kalau dipakai ketika masuk kamar mandi, benar apa salah? Salah. Sama seperti ini, al-haya'u minal iman benar malu itu sebagian dari iman, tapi ketika dipakai untuk tidak mengerjakan kewajiban atau melanggar sebuah Melanggar sebuah syariat Maka ini adalah sebuah Salah kaprah Oleh karena itu ulama mengatakan Yang seperti ini namanya Bukan malu Apabila Kita menemui contoh-contoh Di atas itu Malu apa Solat ke masjid Karena dipikir nanti orang alim Malu misalnya memakai jilbab Sekali lagi karena merasa Karena nanti dipikir kepalanya botak pupingnya cuma satu dan lain sebagainya. Sekali lagi ini bukan malu, tapi ini dinamakan oleh para ulama kita al ajiz wa da'af. al ajiz wa da'af artinya apa jemaah sekalian rahimakumullah? Artinya adalah sebuah kelemahan dan ketidakberdayaan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Salah dan dinukilkan oleh Imam An-Nawawi dalam syarah Muslim. Ini bukan malu, karena malu lah yaiti ilah bi khair. Malu itu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Adapun orang yang tidak bisa atau tidak berani menampilkan kebenaran, ini namanya daaf wal ajis, ketidakberdayaan. Ketidakberdayaan. Oleh karena itu, ini tidak ada hubungannya dengan dengan sifat uh, malu. Dan malu benar sebagian dari dari uh, Iman Ada kesalahpahaman Di masyarakat kita Menjadikan malu sebagai Tameng ketika dia Mengerjakan kemaksiatan Atau meninggalkan Perintah Dan kita sudah sebutkan uh, Contohnya Dan kita katakan Ini adalah sebuah kesalahpahaman Walaupun mungkin Ada yang menggunakan dalil Misalnya Allahaya Uminal Iman makhluk adalah sebagian dari iman tapi sekali lagi itu dalil yang tidak ditaruh pada tempatnya karena ulama menjelaskan apabila seseorang uh, mengerjakan hal-hal di atas itu dinamakan al-ajjiz wudda'af jadi ketidakberdayaan dan kelemahan jadi dia tidak berdaya untuk mengerjakan kemaksa atau dia tidak berdaya Menawa, melawan nafsunya sehingga dia jatuh ke dalam kemaksiatan sebagaimana hal ini dijelaskan oleh al-imam Ibn Salah dan dinukilkan oleh al-imam An-Nawawi al dalam syarah Muslim beliau mengatakan uh, sering manusia menggunakan atau mengungkapkan hal ini dengan kata malu, kenapa? karena ada kemiripan sama-sama uh, sifat yang mencegah seorang melakukan sesuatu. Tapi sekali lagi perbedaannya adalah malu, sebagaimana Sahabat Nabi SAW layaknya ilah bi khair, tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Alhayau min al -hayau iman, malu itu sebagian dari iman. Jadi berkaitan dengan masalah-masalah uh, malu untuk jatuh ke dalam keburukan kemaksiatan atau hal yang kedua tadi. Adapun malu yang membuat seseorang melakukan kemaksiatan dan mengerja, eh, tidak mengerjakan perintah itu namanya al-ajz, al-ajz. Dan justru sebaliknya jemaah sekalian, kebenaran itu harus disuarakan. Kebenaran harus ditunjukkan dan didakwahkan. Oleh karena itu hal ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu tanda ketakwaan seseorang dalam surat al-hajj ayat 32 Allah berfirman wa man yu'azzim syi'arallah fa innaha min taqwal kulub. dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah mengagungkan syiar-syiar Allah ketahuilah fa innaha min taqwal kulub. Hal itu terjadi karena ketakwaan yang ada di dalam hati Jadi apabila seseorang menampakkan, menyuarakan, mendakwakan kebenaran Menampakkan syiar Allah SWT, syiar agama Islam Baik sekali lagi dari cara penampilan Atau busana muslimah Atau hal-hal yang lain, sholat berjamaah di masjid Atau yang lain sebagainya yusrusba yusrul hal itu merupakan bukti nyata adanya takwa di dalam hati fa innaha min taqwal qulub sesemuanya hal itu bersumber dari di dalam eh, bersumber dari takwa yang ada di dalam hati dan apabila kita tambah lagi niat tersebut untuk menjadi suri tauladan bagi masyarakat kita yang lain maka kita mendapatkan janji Nabi sallallahu alaihi wasallam Ketika beliau bersabda dalam hadis rat muslim, apa kata beliau? Mansan nafil islam, sunnatan hasanatan. Walahu ajaruha, wa ajaru mana amila bia baghdah min goiri anyan kusumin ujurihim syiah. Barangsiapa yang memberikan teladan, mengerjakan hal-hal yang sesuai dengan sunnah Nabi saw, sesuai dengan syariat Islam, sunnah yang baik, yang sesuai dengan syariat. Wallahu ajaruhu maka dia mendapatkan pahala ibadah tersebut. Wa ajuruman amirabihah bakhda dan dia mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengerjakan hal itu disebabkan termotivasi dengan apa yang kita kerjakan. Min koi ni anyun yang kusumin ujudi tanpa mengurangi pahala pengikut tersebut. Jadi apabila kita berniat mengerjakan sholat fardu di masjid selain mentaati perintah Allah, sekaligus menjadi suri tauladan di masyarakat kita maka apabila ada seseorang yang menurut kita, mendapatkan hadis ini, kita mendapatkan danji Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan oleh Nabi SAW oleh karena itu jangan malu-malu dalam menampilkan syiar-syiar Islam dalam menyuarakan kebenaran tentu saja dengan buamid syariat. Tentu saja dengan rambu-rambu eh syariat. Wallahu taala a'lam. Iya. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Yang ketiga adalah tujuan atau maksud Allah menurunkan ayat yang mulia ini. Apa sih tujuan atau maksud Allah menurunkan ayat yang mulia ini? wa Rahimadillah Ada tiga Khol Atau ada tiga pendapat Dalam masalah ini Sebagaimana Yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Kathir Dan tercantum juga dalam al Misbahul Munir Dan juga dijelaskan oleh Ibn Jarir Al-Tabari Rahimahumallah Jadi ada Tiga pendapat dalam masalah ini. Yang pertama aja mas Karahimani kita akan sebutkan pendapat-pendapat uh, tersebut lalu kita jelaskan kesimpulan dan apa uh, hal yang tepat dalam masalah ini. Yang pertama adalah riwayat yang berasal dari Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas dan beberapa para Sahabat Ter Ada di al-misbahul munir Yaitu ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Dua permisalan Tentang orang-orang munafik Dalam surat al-Baqarah ayat 17 Dan surat al-Baqarah ayat 19 Maka orang-orang munafik itu mengatakan Allah itu lebih mulia dan lebih tinggi Jadi orang-orang unafik itu mengatakan apa? Mereka katakan Allah itu Lebih mulia atau terlalu mulia Terlalu tinggi Untuk membuat permisalan seperti ini Jadi Allah itu terlalu mulia Untuk mengatakan hal-hal yang seperti ini Yaitu dalam surat apa? Al-Baqarah ayat 17 dan Al-Baqarah 19 Belas Lalu ketika mereka menyatakan hal demikian, Allah menurunkan firmannya surat Al Baqarah ayat 20, 26 ini. Jadi begitu mereka berkomentar bahwa Allah terlalu tinggi dan mulia untuk membuat permisalan, perumpamaan seperti ini, yaitu surat Al Baqarah ayat 17 dan surat ayat 19, maka Allah menurunkan surat Al Baqarah ayat 20. Nah, Allah menurunkan ayat ini Ini pendapat yang pertama Riwayat, atau ini riwayat yang pertama Riwayat Abdullah bin Abbas Abdullah bin Mas'ud dan beberapa Para para sahabat Paham ya, surat Al-Baqarah 17 itu Allah berfirman Masaluhum Kamata lilladis Tauqadana ara Falamma Abaat Mahawlahu ذَهَبَ اللَّهُ فِي نُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِيُّ ذُرُمَاجٍ لَا يُبْسِرُونَ مَثَلُهُمْ permisalan perumpamaan orang-orang munafik seperti permisalan seseorang yang meminta untuk dinyalakan api فَلَمَّا عَضَعَتْ maka setelah api itu menyinari sekelilingnya lingkungan sekitarnya Mahaulahu hawlahu binurihim lalu Allah memadamkan api tersebut wa fi dzulumatin la yubsirun dan Allah meninggalkan mereka dalam keadaan gelap gulita la yubsirun jadi dzulumatin jamak kegelapan di atas kegelapan di atas kegelapan bisa dipahami jemaah sekalian wa yakum ini surat al-baqarah ayat 7 17. Surat Al-Baqarah ayat 7 17. Paham? Jadi intinya gini. Surat Al-Baqarah 17 adalah ketika Allah memberikan perumpamaan, memberikan analogi tentang orang-orang munafik yang meminta cahaya iman dari orang-orang yang beriman. Meminta cahaya iman dari orang-orang yang beriman dengan orang yang meminta dihidupkan atau orang yang meminta untuk dinyalakan api. Ketika mereka telah mendapatkan cahaya iman, falamma adha'at ma haulahu ketika cahaya iman sudah menerangi mereka Allah perumpama Allah permisalkan dengan Api yang mengitari atau api yang menyinari lingkungan sekitar Jadi cahaya iman yang ada di dalam diri mereka Itu diumpamakan dengan api Yang mengitari atau yang menyinari lingkungan sekeliling tersebut Atau sekeliling dia tersebut Bisa dipahami? Zahaballahu <tuh> binurihim Lalu mereka Menjual keimanan mereka dengan kesesatan Nah Ketika mereka menjual keimanan mereka dengan kesesatan Allah cabut iman di dalam hati mereka Sebagaimana Allah padamkan api tersebut Lalu Allah tinggalkan mereka di atas keraguan raguan Di atas kekufuran dan di atas kemunafikan jadi mereka terombang ambing di dalam gelapnya keraguan-raguan Gelapnya kekufuran dan gelapnya kemunafikan Sebagaimana orang yang awalnya berada di sebuah ruang dengan sinar api Tiba-tiba sinar tersebut padam Jadi tiba-tiba sinar itu padam Maka dia berada di dalam ruangan yang sangat gelap, gulita. Jadi contohnya seperti itu. Ini perumpama, uh, perumpamaan, sehingga ketika sudah gelap mereka tidak mendapatkan jalan menuju kebenaran. Mereka tidak mendapatkan jalan menuju hidayah. Bisa dipahami tidak? Iya. Jadi ini intisari dari surat-surat Al-Baqarah ayat 17. Jadi sekali lagi mereka meminta kebaikan, meminta kebenaran. Dari orang-orang yang beriman, lalu diberikan Kenapa? Karena mereka kan hidup di sekeliling orang-orang beriman Mereka hidup di kota Madinah Mereka mendengar dakwah dan lain sebagainya Dan ayat ini Ibn Kasir menjelaskan Bahwa ini adalah sebuah dalil Bahwa orang munafik itu sebelumnya beriman memang Tapi mereka jual keimanan mereka Jadi sebagian mereka beriman Tapi mereka jual keimanan mereka Akhirnya Allah padamkan Cahaya iman tersebut dalam hati mereka Dan mereka benar-benar gelap Benar-benar hidup dalam kegelapan Dalam keraguan-keraguan Tidak memiliki ketenangan Hidup di dalam kekufuran dan hidup dalam kemunafikan Seperti orang yang apabila Berada dalam sebuah ruangan dan ada api Di tengah malam lalu tiba-tiba api itu padam Setidaknya kata para ulama Seperti kata Syaitu Temin dan Syaitu Sa'di Sa Itu ada tiga kegelapan Yang pertama gelapnya malam Gelapnya malam Yang kedua gelapnya Awan dan hujan pada malam hari Dan yang ketiga Gelapnya Kondisi seseorang Ketika Berada di sebuah ruangan yang terang Lalu tiba-tiba gelap anda tahu bahwa uh, apa namanya uh, seseorang kalau di ruangan terang begini tiba-tiba mati lampu sekarangnya terang nih terus tiba-tiba mati lampu maka yang ada di penerangan kita itu lebih gelap daripada seharusnya. Iya tidak? Itu lebih lebih gelap daripada seharusnya. Kenapa? Karena dari terang tiba-tiba padam. Nah seperti itu juga Keragu-raguan yang dimiliki oleh orang-orang munafik Jadi ada tiga kegelapan Oleh karena itu Allah mengatakan Fidhulumatin Kegelapan di atas kegelapan di atas kegelapan Jadi bukan satu kegelapan saja Sudah malam gelap Lalu berawan lagi Lalu tiba-tiba gelap yang mendadak Sebelum terang Et, sesudah, sesudah terang Itu semakin menambah efek gelap Kenapa? Karena ada yang ahli mata di sini, karena kalau terang itu kan pupil kita, pupil kita itu uh, apa namanya mengecil, karena tidak apa namanya uh, tidak butuh terlalu banyak menyerap cahaya. Lalu kalau kalau gelap, pupil kita melebar, ya enggak, pupil kita melebar untuk menyerap banyak cahaya untuk membantu penerangan. Nah, ketika gelapnya mendadak, itu pupil lagi masa transisi oleh karena itu uh, efeknya di palingatan kita lebih gelap daripada seharusnya benar nggak ya <laughs> itu keterangan yang saya dapatkan dari uh, ahli mata wallahu taala alam kalau yang merasa itu salah bisa di bisa kasih masukan dan diintrosi jadi subhanallah sampai seperti itu para ulama menjelaskan jadi mereka benar-benar di atas kegelapan sebagaimana gelapnya malam, gelapnya awan, hujan lagi, terus tiba-tiba mati lampu. Tiba-tiba api itu padam. Seperti itulah jiwanya orang-orang munafik. Jadi jangan jangan dipikir dia itu senang, dia gembira, dia mendapatkan ketenangan batin tidak. Mungkin dia punya fasilitas keduniawian karena dia telah menjual agamanya dengan dengan harta dunia. Tapi hati kecilnya gersang. Hatinya gelap jaman sekalian. Seperti gelapnya tengah malam, awan, hujan, dan gelap secara mendadak. Itulah maksud dari surat Al-Baqarah ayat 17. Adapun surat Al-Baqarah ayat 19, yaitu firman Allah yang berbunyi apa? Aku kasihi minas sama, fihi duruma, wa ra'du, wa baraka, yaja'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Minas sawaiki hadarul maut Jadi Atau orang-orang munafik itu Seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat Dari langit Disertai gelap gulita Guruh dan kilat Lalu mereka menyumbat telinga mereka dengan Jari-jari mereka Karena mendengar suara petir Takut akan kematian Jadi sekali lagi uh, Ini adalah dan Allahumma hikamil kafirin dan Allah meliputi orang-orang kafir. Surat Al-Baqarah ayat 19. Ini adalah perumpamaan lain yang Allah berikan tentang orang-orang munafik yang mereka itu kadang-kadang melihat kebenaran namun sering berada di dalam keraguan-raguan. Jadi kadang-kadang mereka melihat kebenaran hati mereka itu dipenuhi dengan keraguan-raguan, kekufuran dan rasa bimbang. Sebagaimana orang itu berada di suasana hujan Hujan yang sangat lebat dan deras Di tengah kegelapan malam Dengan suara guruh dan petir Jadi bimbang, ragu, takut dan lain sebagainya Tapi ada bark, ada kilat Kilat itu adalah perumpamaan Yang, uh, yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu SWT untuk menjelaskan bahwa Hati orang munafik kadang-kadang Melihat keimanan Kadang-kadang mereka mendengar keimanan Tapi karena sekali lagi mereka telah menjual kesesatan Dan Mereka menjual agama mereka dengan kesesatan Maka itu hanya seperti kilatan-kilatan uh, saja Ini juga uh, analogi yang lain dari permisalan orang-orang munafik Nah ketika dua ayat ini turun Atau ketika Allah memberikan perumpamaan tentang dua ayat ini Orang-orang munafik sekali lagi merespon Kata mereka Allah itu terlalu tinggi dan mulia untuk memberikan permisalan seperti ini. Akhirnya turunlah surat Al-Baqarah ayat 26. Itu maksudnya. Bisa dipahami? Iya. Secara singkat saja. Ini pendapat yang pertama, pendapatnya Ibn Abbas, Abdullah bin Mas'ud dan lain sebagainya. Dan ini bisa dikatakan sababun nuzul, sababun nuzul atau sebab turunnya ayat tersebut. Yang kedua. Dari kota Adah Dari kota Adah Dan Salah satu riwayat dari Abdullah bin Abbas Mereka berdua mengatakan Bahwa Sebab turunnya ayat ini Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan Perumpamaan Dalam surat al hajj Ayat 73 dan al-Ankabut ayat 41. Surat al hajj ayat 73 berkaitan dengan lalat. Dengan lalat. Nah, ketika dua ayat ini atau dalam dua ayat ini Allah memberikan permisalan tentang lalat dan laba-laba, maka orang-orang sesat mengatakan apa sih maunya Allah Subhanahu Wa Taala? Dengan membawa dua permisalan ini Dengan membawa lalat dan Laba-laba Ketika ada statement seperti itu Allah menurunkan surat Al-Baqarah Ayat 20 26 Bisa dipahami? Jadi pendapat yang mengatakan Awal ayat ini turun kenapa? Karena masalah permisalan Yang Allah berikan dalam surat Al-Hajj Ayat 73 Dan surat Al-Ankabut ayat 41 tentang laba-laba. Kita akan bacakan ayat ini nanti. Lalu setelah uh, ayat dua ayat ini turun dan tentu saja dua ayat ini turun jauh sebelum sebelum Al-Baqarah karena dua ayat ini adalah dua surat Makkiyah. Lalu ada orang-orang sesat mengatakan apa ya apa sih yang, di, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Apa yang Allah maksudkan dengan dua permisalan ini? Lalu Allah turunkan Ayat 26 dalam surat Al-Baqarah Bisa dipahami? Iya uh, Mari kita lihat sedikit apa yang ada di dalam surat Al-Haj ayat 70, ayat 73 Surat Al-Haj ayat 73 adalah firman Allah yang berbunyi Ya ayuhannas buriba mathalun fastami'ulah Wahai manusia telah dibuat perumpamaan. Jadi Allah telah membuat perumpamaan, fas kami ulah, maka dengarkanlah dengan seksama. Innal ladina tada'una min dunillah lan imin dunillah lan yakhluqu dzubaban wala wajtama'a. Sesungguhnya berhala-berhala, sesembahan-sesembahan yang kalian tujukan ketika kalian berdoa, yang kalian ibadahi, yang kalian sembah, itu tidak mampu membuat menciptakan seekor lalat walaupun mereka bersatu. Walau jtamaulah, walaupun mereka bersepakat, mereka bersatu untuk membuat atau menciptakan sebuah lalat. Jadi kalau seluruh berhala dikumpulkan atau apa namanya wali-wali allah yang sudah meninggal dikumpulkan untuk membuat atau menciptakan lalat maka mereka tidak mampu mereka tidak tidak mampu walaupun mereka bersatu dan berkumpul wah ini selubuh mudzubabu syai'an la yastanki tuhumin dan yang lebih parahnya lagi kalau lalat merampas sesuatu dari diri berhala berhala tersebut mereka tidak mampu merebutnya mereka tidak mampu merebutnya. Jadi misalnya lalat itu hinggap di mereka, lalu mengambil sesuatu, bisa direbut lagi apa tidak? Tidak bisa. Lalu Allah mengatakan, Do'ufa'pala di bual matluh. Berhalanya lemah dan lalatnya pun juga lemah sebagaimana Tafsir Abdullah bin bin Abbas. Ini yang dimaksud Jamascharahimanilah wa Yakum perumpamaan dalam ayat ini Allah memberikan perumpamaan tentang lemahnya Sesembahan-sesembahan yang diibadahi Yang dijadikan objek peribadatan dan objek sebuah doa Selain Allah Gimana mereka mau mengkabulkan permintaan anda Bagaimana mereka bisa memberikan manfaat kepada anda Bagaimana mereka bisa mencegah kemudaratan yang akan menimpa anda Menciptakan lalat saja tidak mampu Dan lebih parah dari itu Kalau lalat menyerebut salah sebuah hal dari mereka, dari diri mereka, mereka tidak mampu mengambilnya kembali. Mereka tidak mampu mengejar lalat. Mereka tidak mampu menangkap lalat. Kalau lawan lalat saja, mereka kalah. Apalagi mengabulkan permintaan dan permohonan kalian. Jadi ini analogi atau permisalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wataala. Bisa dipahami? Surat Al-Hajj ayat 73 ini, paham ya. Nah, selanjutnya kalau kita paham kita beralih ke surat Al-Ankabut ayat 41. Surat Al-Ankabut ayat 41 berbunyi Masalul ladzina takhudhu min dunillahi awliyaa'a kamasalil 'ankabut ittakhadzat baitan ittakhadza baitan wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun jadi Allah mengatakan permisalan orang-orang yang menjadikan makhluk selain Allah sebagai pelindung-pelindung mereka, wali-wali mereka, sekutu-sekutu Allah Subhanahu wa ta'ala perumpamaan mereka itu seperti seekor laba-laba membuat sarangnya membuat sarangnya membuat sarangnya wa inna awhana albuyuti la baitul ankabut dan selemah-lemah sebuah rumah atau sarang adalah sarang laba-laba artinya apa orang yang meminta kepada seruan Allah yang menjadikan makhluk sebagai sekutu-sekutu Allah itu sama saja seperti seekor laba-laba membuat sarang yang tidak mampu melindungi laba-laba tersebut dari sengatan sinar matahari yang tidak mampu melindungi laba-laba dari guyuran hujan, yang tidak mampu melindungi laba-laba dari tiupan angin, dan lain sebagainya begitu juga Sekutu-sekutu atau wali-wali atau berhala-berhala Yang kalian jadikan objek penyembahan, objek peribadatan Objek ketika anda memanjatkan doa kepada selain Allah Itu tidak mampu memberikan manfaat Tidak mampu mencegah mudarat Tidak mampu memberikan permit, mengabulkan permintaan kalian Sebagaimana sekali lagi Rumahnya laba-laba atau sarangnya laba-laba Tidak mampu melindungi laba-laba jadi percuma kalian meminta pertolongan dari mereka, meminta rizki dari mereka, mereka tidak mampu memberikan kalian pertolongan dan tidak mampu memberikan kalian rizki. Inilah maksud dari surat al ankabut ayat 41. Nah, ketika sebagian orang sesat mendengar dua ayat ini, mereka katakan, apa sih yang dimuay oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Lalu Allah turunkan surat Al-Baqarah ayat 20. 6. Ini yang kedua Yang ketiga Jadi hampir sama aja mas kalian Bedanya pendapat yang pertama Berkaitan dengan surat Al-Baqarah 17 dan 19 Adapun yang kedua Berkaitan dengan Surat Al-Hajj 73 dan 74 Tapi intinya sama dan kita akan bahas nanti Pendapat yang ketiga adalah Riwayat dari Rabi bin Anas Rabi bin Anas Rabbi bin Anas mengatakan Bahwa Ayat ini adalah Perumpamaan dunia yang Allah sebutkan Jadi ini adalah Perumpamaan dunia Ini perumpamaan untuk dunia Yang Allah sebutkan Maksudnya apa sih? Maksudnya Bahwa dia, Beliau mengatakan bahwa nyamuk itu Hidup tanpa rasa Lapar Jadi nyamuk Hidup tanpa rasa lapar Namun jika kekenyangan Ia pun akan mati Atau ia pun mati Jadi kata Robi Nyamuk itu kalau hidup tanpa rasa lapar Benar gak ya? Ada yang pernah komunikasi dengan mereka? Ya saya gak tahu. Dan kalau mereka kekenyangan Atau kalau, kalau nyamuk kekenyangan Ia akan mati Atau ia mati Nah Robi mengatakan Seperti itulah perumpamaan orang-orang Yang telah dibuatkan perumpamaan tentang mereka dalam Al-Quran Artinya Kalau mereka telah kenyang dengan dunia Maka pada saat itulah Allah mencabut nyawa mereka Jadi ini adalah perumpamaan tentang dunia Jadi ketika Allah mengadakan Innallahalai'stahi'an ya'ribama talam nabawul datan kamafaukohah Allah tidak malu memberikan perumpamaan dalam bentuk seekor nyamuk atau yang lebih hina dari itu. Rabi' mengatakan ini perumpamaan dunia. Perumpamaan dunia. Kenapa? Karena nyamuk adalah binatang yang hidup tanpa disertai rasa lapar. Dan kalau dia kenyang dia mati. Begitu juga orang yang cari dunia. Ketika dia sudah kenyang Lalu pada saat itulah Allah mencabut nyawanya Intinya demikian kata Rabbi bin Anas Jadi orang-orang yang mengejar dunia Allah akan wafatkan ketika dia kenyang Jadi ketika dia baru mendapatkan kekenyangan Allah cabut kekenyangan tersebut Allah matikan dia Allah cabut nyawanya Bisa paham? Nah pertanyaan besarnya mana yang tepat? Ini kita dihadapkan dengan tiga pendapat Oleh karena itu marilah kita masuk kesimpulan kesimpulannya. Yang pertama, mari kita bahas pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga dulu. Pendapat yang ketiga, wallahu taala wallahu ta ala alam adalah pendapat yang lemah, pendapat yang tidak tepat. Pendapat yang tidak tepat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Athiyah dalam kitab tafsirnya yang sangat yang terkenal yang berjudul Al-Muharrar Al-Wajiz. Beliau katakan tidak tepat. kita katakan tidak tepat? karena dua hal karena dua argumentasi argumentasi yang pertama apa yang dikatakan Robi bin Anas, ini tidak sesuai dengan redaksi ayat ini tidak sesuai dengan redaksi ayat kenapa? karena ayat ini menjelaskan atau Allah menjelaskan dalam ayat ini bahwa Allah tidak malu dalam Menjelaskan kebenaran Kan begitu ya Allah tidak malu Untuk menjelaskan kebenaran Walaupun harus memberikan perumpamaan Dengan seekor nyamuk Atau yang lebih hina dari nyamuk Untuk menjelaskan kebenaran tersebut Jadi tidak ada hubungannya Dengan perumpamaan tentang dunia Iya enggak Bisa dipahami tidak Makanya saya wajar antum enggak peraham. Karena memang enggak nyambung Karena memang tidak nyambung dengan ayatnya Antum baca sambil tiduran Sambil apa? duduk pun juga insya Allah gak nyambung Karena gak ada hubungannya Ayat ini menjelaskan Allah itu tidak malu dalam menyuarakan kebenaran Dalam menjelaskan kebenaran Walaupun harus memberikan perumpamaan Permisalan dengan dengan nyambung Kan begitu ya Paham? Jadi secara redaksi gak tepat Oleh karena itu pendapat ketiga lemah Paham? Argumentasi yang kedua Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidi Dan disahkan oleh Syahal Nabi mengatakan Laukanatid dunia Ta'dilu indallahi junaha ba'udha Ma saqa kafiran Minha syurbatama Apabila dunia itu Setahun atau apabila dunia di sisi Allah setara dengan satu sayap seekor nyamuk atau satu sayap nyamuk, maka Allah tidak akan memberikan satu teguk air kepada orang kafir. Jadi kalau dunia itu setara sebanding dengan dengan satu sayap nyamuk. Maka apa jemaah sekalian? Maka Allah tidak akan memberikan minum Walaupun seteguk air kepada orang kafir Artinya gini Kalau antum melihat kok bisa ya Orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Hidupnya bergimelangan harta Selalu berada dan dekat dengan fasilitas Kenapa orang-orang yang jelas-jelas melakukan kesyirikan kaya Kenapa orang sekali lagi yang kufur kepada Allah Memiliki jabatan yang tinggi ini alasannya jemaat sekalian, karena memang dunia tidak ada harganya di sisi Allah. Bukan ini tolak ukur keberhasilan seseorang. Allah menjelaskan, lau karati dunia tak diru indalai dunah haba udak nasakaka firan Apabila dunia itu dianggap oleh Allah. Di sisi Allah itu nilainya setara dengan satu sayap nyamuk, maka Allah tidak akan memberikan orang kafir itu seteguk air. Artinya dunia itu lebih rendah daripada satu sayap nyamuk. Makanya orang kafir pun juga diberikan fasilitas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sekali lagi parameternya tolak ukurnya bukan kehidupan dunia, namun parameter hanya ada kehidupan kehidupan akhir. Kesuksesan seseorang baru akan terasa secara hakiki di akhirat kelak. Bisa dipahami tidak? Maksudnya bagaimana? Kenapa uh, sebagian ulama membawakan hadis ini untuk membantah pendapat yang ketiga? Maksudnya dalam hadis ini jelas-jelas Nabi mengatakan dunia itu tidak sebanding dengan satu sayap nyamuk. Oleh karena itu tidak tepat apabila kita katakan dunia itu seperti nyamuk. Iya enggak? Tentu yang ketiga mengatakan dunia itu seperti nyamuk. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas-jelas mengatakan dunia itu bukan seperti nyamuk, bahkan tidak layak dibandingkan dengan satu sayap nyamuk. Kalau satu, satu sayap nyamuk saja kalah, apalagi dengan dengan semuanya, dengan tubuh lengkap dengan kakinya misalnya, mulutnya gimana, dan seterusnya. Jadi tidak sebanding dengan dengan nyamuk. Oleh karena itu bukan perumpamaan atau tidak cocok dijadikan perumpamaan. Bisa dipahami tidak? Iya enggak? Kan begitu ya? Artinya misalnya gini. Kecerdasan antum. Atau kecerdasan antum seperti kecerdasan profesor. Itu kan menyamakan begitu ya, menyamakan jadi seimbang, penyaman itu seimbang ketika misalnya dunia disamakan dengan nyamuk, berarti seimbang tapi jelas-jelas dalam hadis ini Nabi mengatakan, dunia itu ti, tidak seimbang dengan dengan satu sayap nyamuk, dunia itu lebih jelek, lebih hina dibanding satu sayap nyamuk, oleh karena itu perumpamaan ini tidak tidak tepat yang ketiga, walau ta'ala alam uh, menyatakan nyamuk itu tidak punya rasa lapar pun juga harus dikeliti lagi karena tidak berdasarkan Al-Qur'an dan dan Sunnah setahu saya saya belum pernah mendapatkan dalil bahwa nyamuk itu tidak tidak lapar oleh karena itu saya pernah bertanya dengan orang-orang uh, yang bergerak di bidang kedokteran hewan mereka katakan secara teori uh, apa namanya nyamuk atau hewan yang lain memiliki memiliki apa namanya apa selanya insting untuk makan, insting untuk makan. Buktinya antum digigitin setiap setiap malam kan begitu ya sama nyamuk nyamuk akhwat. Iya, karena yang gigit antum itu yang akhwat gitu. laki-laki enggak mau gigit. Maksudnya yang mengisap darah itu yang yang betina, yang akhwat. Kalau yang laki-laki itu tidak mengisap darah dan mereka tetap makan, mereka tetap makan dan nyamuk kalau kenyang itu kan nggak langsung mati jaman sekalian, namun lebih berpeluang besar untuk mati. Kenapa? Karena gerakannya jadi jadi lambat, gampang untuk menepuk. Kan begitu jawaban sekalian. Antum melihat kalau nyamuk gemuk itu kan kenyang gitu, lihat kenyangan dia nggak langsung mati, tapi dia terbang dengan sempoyongan dengan kecepatan yang lambat dan dengan mudahnya antum antum balas dendam. Gitu ya, antum balas dendam antum kepada si nyamuk. Iya, jadi skor satu sama. Jadi intinya demikian. Intinya pendapat ketiga ini uh, kurang tepat Allah taala alam takhir. Bagaimana kita menyikapi pendapat pertama dan pendapat yang kedua? Jamaaskan Allah taala alam. Allah taala alam. Secara jelas Bahwa riwayat yang pertama Menjelaskan bahwa Menjelaskan tentang sababun muzul Ya enggak Sebab turunnya ayat ini Begitu orang munafik mengatakan Allah terlalu tinggi Untuk memberikan perumpamaan Allah menurunkan ayat ini Namun ternyata pendapat kedua pun demikian Begitu orang-orang sesat Mengatakan Allah itu maunya apa sih Apa maksud Allah subhanahu wa ta'ala Allah turunkan ayat ini jadi sama-sama sababun nuzul. Walau ta'ala alam apabila ada dua sababun nuzul dan kedua-duanya riwayatnya valid, riwayatnya sah, maka bisa kita katakan bahwa ayat ini memiliki dua sababun nuzul. Jadi begitu dua kejadian itu terjadi, Orang apa namanya orang munafik komentar, lalu orang-orang sesat komentar, barulah Allah turunkan ayat tersebut. Bisa dipahami? Jadi sebuah ayat bisa memiliki dua sababun nuzul. Inilah yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Muhyiddin dalam muqaddimah usul tafsir, mukadimah fi usul tafsir dan dijelaskan lebih uh, detail lagi, lebih ditekankan lagi oleh Syekh Saleh Muhammad, Syekh Mahab bin Salothamin dalam mensyarah buku tersebut. Dalam mensyarah buku tersebut. Jadi kalau ada dua sebab nuzul dalam sebuah ayat dan dua-duanya sama-sama valid, maka bisa kita katakan ayat tersebut memiliki dua sebab nuzul. Dan ini sangat masuk akal, kan begitu ya. Artinya orang tidak langsung menurunkan orang munafik komentar Orang sesat komentar, baru setelah dua dua pihak ini komentar baru Allah turunkan surat al-Baqarah ayat 20 26. Oleh karena itu jama'ah syarhimanilah wa iyyakum. Makna ayat ini atau tujuan ayat Allah menurunkan ayat ini adalah untuk membantah orang-orang yang mengkritik metode Allah subhanahuwataala dalam menjelaskan kebenaran. Yaitu apa? Dengan menggunakan permisalan dengan menggunakan perumpamaan jadi ayat ini bertujuan untuk mengklarifikasi meluruskan kesalahan orang -orang munafik, kesalahan orang-orang munafik kesalahan-kesalahan orang-orang sesat yang menggugat Allah SWT ketika Allah memberikan perumpamaan Allah bantah dengan ayat ini Allah jelaskan dengan ayat ini Allah katakan untuk kebenaran tidak ada malu Allah tidak akan malu Memberikan perumpamaan Dalam bentuk seekor nyamuk Atau yang lebih hina dari hal tersebut Apabila dalam rangka Mengusung Dan menyuarakan Dan menjelaskan kebenaran Itulah Inti dari uh, hal Tersebut Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam As-Syeikh Nasir As-Saadi Dalam buku tafsirnya dan Ibn Al-Qayyim Dalam Bada'i'u Al-Fawa'id Kedua imam ini Mewakili para ulama yang lain Menjelaskan bahwa tujuan ayat ini Terlepas apa sahabat Nuzulnya yang pertama Atau yang kedua Ayat ini bertujuan untuk Menjelaskan bahwa Untuk membantah Orang-orang Yang mengkritik Yang merendahkan metode yang Allah gunakan Yaitu dengan metode perumpamaan Allah mengatakan Allah tidak akan malu Dalam menggunakan metode uh, Tersebut Allahu Allah Bahkan metode ini dijadikan Sebuah ajang Untuk Membedakan antara orang-orang yang beriman Dan orang-orang yang Kufur, orang-orang yang kafir dan tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala mungkin ini saja bisa saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfiru lakum subhana wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayatun min al-Qur'an. ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها فاما الذين